サラマーレイコムワラハマトラハバラカーチュウ。 私はあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあな 私はこ g 時、a はこの o 私はこの i 私はこの時、私はこの時、私はこの時、私はこの時、私はこの時、私はこはこの時、私はこの時、私はこの時、私はこの時、私はこの時、私はこのはこの時、私はこの時、私はこの時、私はこの時、私はこの時、私はこの時、私はこの時、私はこの時、 ヨンスダー、モバチャ、エッツシー、エルコラン、ヨン、キタ、タダパ、ウチャプキャン、ポジエン、カタカタ、ハニ、アオラ、サジャラ、ヤマン、ブリキャン、バラサン、インシャオラ、シュルー、モリッ、モリッ、アルモカロン、ラ、キタスモア、ディ アダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ bimbingan bahasa Arab di sana kemudian sampai 2002 di Mesir pulang sempat di Malaysia dua semester tapi tidak selesai kemudian melanjutkan S2 saya di Darul Hadis Institute di kerajaan Maroko banyak jamaah nanya ke saya Ustadz S2 dimana Maroko dekat dari m a r o k o k a n di Mesir dari Mesir ke Libya Tunisia Al j a z a i r Maroko dua tahun saya di Maroko 2007 pulang ke Pekanbaru kemudian mengabdikan ilmu di sehari-hari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif k a s i m r i a u Lalu kemudian satu hari masuk whatsapp pesan ingin mengundang saya ke Jakarta lebih kurang lima bulan yang lalu kalau tidak salah Apakah Ustadz bisa datang memberikan t a u s i a h Saya sebut insyaallah saya akan datang Cuma tidak disebut bahwa disitu akan memberikan t a u s i a h di majlis e k i r o a t Al-Quran Kalau tahu begitu saya tolak Karena kan disini berkumpul ini tiga Yang pertama ahli tajwid Yang kedua ahli k i r o a t Yang ketiga ahli tarannum Kalau diminta untuk tarannum Lagu bayati soba sika naawan jahar karas Satupun saya tak bisa Kalau diminta untuk masalah k i r o a t Kiraat h a f s kiraat asim Kemudian riwayat kalun, riwayat ibnu kasir Riwayat kumbul, nafi Saya pun juga tidak bisa アンマヤタサーロン、マレカ・ブラタニャタニャタニャタニャタニャタニ m タニャタ アニメ r a イルアゾ n アニメヴァイルアゾビアハマラトゥルコアンオランヤングディムリアケンオランディングアルコアンサンディエンヤデンボカンサンディエンヤテピジャンジネビアルマーヒューヴィルコアンオランヤングマーヒューヴァイルアルコアンマアンサファラティルキラムルバララアカンバサマディングアンパラマライカン エザサマーンファタラッタランエットルブラウ、エイドル u ワキムンタサラッタ、プ n g エットブラカン、エイドルビハーロフュジラッタ、ク a ィ a ラウタンディレ a アカン、エイドルコブ a ロウアンスラッタ、クティカキャンディコブルスモアバン h ット、m e マツ a プ a マーカダマ a n アハラツ、クティカリアバンキット、イトラバルディアリハト、モアンパセバンキット、ブラサママライカティアラ、パダハアクマノシア、カナアンコマヘルモンバチアルコマン。 baca q イ r a n i t u digiring menuju surga Allah dan saat i t u berbarislah kelompok、ok、s イ n t r a bina Al Quran An n a b a サン、イトブラバリス、ラ、コ a a ポ、センタ、a ナ、アルコアン、n y a masuk surga. ini siapa Mas sur si pembinanya masuk surga. ini siapa Ustadznya masuk pas yang barisan terakhir Ustadz s o m a d ini siapa anggota bukan terus saya pernah ceramah sekali masuk itulah untungnya bersama dengan orang-orang soleh syafaat orang-orang baik Insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT bulan lalu saya diundang di kebayoran acara tablik akbar ハウルシェイクキヤイハジ Zawawi yang teman akrab dari Al-Mu'allim、uh, s y a f 'I i Hazami lalu anak beliau キ a i Lutfi Zawawi mengundang saya Tausiyah salah satu penceramahnya Ustaz d Solmet begitu ketemu kata Ustaz d Solmet bulan depan ada tablik akbar di rumah saya apa Ustaz d Somat bisa datang judulnya Solmet mengundang Somat <laughs> Tanggal berapa? Tanggal enam hari Sabtu Oh saya n gak g bisa Kenapa? Karena saya sudah janji dengan Pak Azhar Saya n gak g tahu kelompok kajiannya apa, kiainya siapa Yang penting di HP janji dengan Pak Azhar Bisa saya temui Pak Azhar? Ini nomor HPnya Hubungi Pak Azhar Jadi beliau hubungi Pak Azhar Setelah berapa jam Ustadz Solmen hubungi saya lagi 私は、SMS のサイトのサイ i のサイトのサイ s のサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイトのサイのサイトのサイトのサイ Karena jadwal itu di-upload di, di fanpage internet. Rupanya mereka baca. Ustadz katanya di Jakarta tanggal ini sampai hari Ahad. Iya, saya bilang. Jadi gimana kita di a z i k r o hubungi Pak Azhar lagi. Alhamdulillah. Tadi pagi semuanya dapat. Tadi pagi jam 9 di rumah Ustadz Solme. Kemudian besok a s a r di a z i k r o Lalu kemudian jam 8 besok malam saya akan pulang dari Halim. InsyaAllah. Artinya... acara saya ke Jakarta ini adalah murni acara An-Nabak adapun yang ustaz-ustaz terkenal itu numpang saja di An-Nabak a <tik> h hebatnya An-Nabak An-Nabak akan menjadi besar bukan karena dibesarkan manusia, tapi karena dia membesarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan memuliakan manusia bukan karena asal-muasal manusia itu Karena dia dari tanah, maaf-maaf dari air yang hina Mimma hin. Tapi Allah muliakan dia karena kalam Allah keluar dari mulutnya Inilah yang tidak ada dalam perjanjian lama, perjanjian baru Karena bahasa mereka sudah dirubah サダ m u ンヤンア a キルワダリムルウ、サ h イディ a モハマ w ソロロローガンレイゴサララム、イトヤ e ディ a ィディディディディディディディディディディデ e ディ a ィディディディディデ n ディディデ n g ィディディディディデ e ディディデ i n itu yang didengar oleh, did oleh, did oleh, did oleh, did oleh para guru sampailah ke mulut Kiai Munawir Haris lalu didengar oleh murid-muridnya maka Quran itu jangan dibayangkan kertas yang turun dari langit Quran itu bukan tulisan Tapi Quran itu suara Makanya kalau Quran itu Dibaca tulisan Orang buka Orang mau masuk Islam nih Lalu dia buka tulisan Dia download PDF Al-Quran Enter, download Dia akan baca Pasti 100% dia akan salah Kenapa? Karena kalau dibaca tulisan Bacaannya k a h y a aso Karena itu tulisannya Tapi bukan tulisan Tapi suara Kafaya'in Sada Dalnya u mana ada disitu Kenapa bisa tiba-tiba ada Kol-kolah Karena sampian gak belajar ngaji Hari ini mau tidak mau Suka tidak suka Kita selalu bertemu dengan orang Kita tidak sedang bicarakan aib orang Karena kita tidak sebut namanya pakaian-pakaian kiai alim ulama buya tapi ketika membaca ayat sakit telinga kita mendengarnya <tik> al-laji na'amani mana ceritanya itu ijajah anasurullah w a a l f belajar n gak g mau tapi sudah kadung diustadkan orang ini kan bahaya mendadak ustad Makanya saya pun ngeri-ngeri juga nih ceramah malam ini. Karena yang dengar ngaji semua. Dan rata-rata sudah guru. Guru bagi istrinya, guru bagi suaminya. Oleh s e t a h itu kemuliaan. Kalau ada yang salah tolong saya diluruskan tapi tolong selesai ceramah. Karena kalau sedang ini diluruskan hilang bahan saya. Maka Al-Quran ini yang pertama kali langkah lantai ibarat tangga, tangga satu, tangga dua, tangga tiga, tangga empat. Yang pertama adalah mendengar. Kalau ada orang yang baca Quran, f a s m i a u Allah tidak katakan f a s m a u Kalau f a s m a u s e k e d a r dengar, f a s m i a u dengar, pikir, renung, perhatikan. Maka disebut i s t i m a h Ak, fast itu tadi tuan guru と i t HP dulu Karena kita tidak bisa、ja、dua a m e n う a t a k a か t o long h p d i m a t i k a n d u l u k e n a p a k a n a k i t a t i b i s a kerjadua dua.Yang b i s a kerjadua itu laptop c o r t u <laughs> d o s e d a n k a n k i t a r u s f o k u s a t u d e n g a r b i k b i k o b e g i t u c a r a m e n y e u b u t u r u s a j e d i t a d i w a k t u s a y a m e n d e n g a r Ibukori a h m a j i oh makorigil h u r u b e g i n i c a r a n y a シャペンティダーマンディガー、マカニティダーカンディディガー、キタムスティールビバニア b ンディガー、マカニカルダーサムエスジャマンケザイア、ウスタナンティー a ォッバーディマナ、サイエジュンアンディングアフォッバーディサンサイアマンディガーフォッバーバーウサイエサダー、テル マカサイア・ボワット・ボ<笑> <M aka, S 2> スミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミ a ミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミ マリ<ス>キタタガアカンアガマアロアイトプロセスダリムンディガル。ジャスマキタムスティパンディマガナア。セブトランサイトインガルディアスラマ。ファクトディマシェルティングアルディアアアルイガーサアルイスラミア。Lambaga Bantuan、ダリエネガラアラブ。ジャディインガルディアスラマ。インディランタイバワニャマジェット。 Imamnya ada, imam tetap orang Mesir, tapi ketika musim panas, musim libur, imam ini pulang kampung Jadi kami yang tidak pulang kampung, Indonesia, Malaysia, Pakistan, ini tinggal Kemudian ada satu orang Mesir, dia bukan terpelajar, dia hanya masyarakat biasa, tapi rajin sholat berjamaah マジューマカケティカマウマジュー、カミンガエナ、カミトラディア、シラカンマジュー、サンペカキニャトガ、バダニューマジュー、タピカナカミトラ、アイ g ディアマジュークデパン、カミディングアバゲマナディアンバチャ、セトラディアバチャ、アイアン、バウカミファハマンアパディアティダマジュー。 Kebetulan ayatnya tentang Alfil Apa kata dia Orang Mesir Nyebut Jim itu G Makanya mereka menyebut Jamaluddin Dengan Gamal Abdul Nasir Gamal, karena Jim itu dia baca G Kebalikan dengan orang Yaman, kalau orang Yaman k o p itu yang disebut G Maka mereka sebut Tagabbal Atau dia sebut Gubah Menyebut Quba nah, Kalau orang Mesir Jim itu disebut G Sedangkan Qab itu dia baca Alif Makanya lagu Ummi Kulthum Ifrah Ya Albi kata dia Padahal itu tulisannya Ifrah Ya Kalbi Ifrah Ya Albi Lek nasib tiblumuna Wayyal Habibi Ifrah Ya Albi bisa juga Ustaz, sikit-sikit、nah, oleh sebab itu maka ternyata m a k h o r i j u l huruf itu jangan kita sangka kalau sudah Arab maka bacaannya betul jadi tidak selamanya di pekan baru dalam suatu Ramadan saya diminta t a u s i a h ceramah nuzul Quran walaupun saya datang, tiba-tiba imam sudah ada disediakan imam ini imam masjid agung サミュアルは、あなたは、あなたは、あ s たは、あなたは、あなたは、あなたは、あだたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな s は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ a たは、あな a は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた i あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなは、あななた kalau sami u Allah saya yakin dia pasti bukan anggota Anaba An <SILENCIO> kalau dia ngaji enggak akan begitu bunyinya diustadkan orang diundang, diulamakan tapi kaji awal enggak betul、ah, ini luar biasa maka beruntung bertuah bapak ibu sekalian yang dapat bimbingan ini dan orang Islam itu tidak hanya ingin menyelamatkan dirinya tapi juga anak cucunya コナカ a ャタタンガニャ、カナ h ラン・イスラムイ n シ s ァニ sama seperti engkau sayang pada dirimu sendiri seperti Pak Agus yang merasa dulu selalu pergi kemana-mana dengan ー o r ギ tapi sebagai manajer ェ o r リ。 バウス m a ン a ハミ、ドニアコーリー、バゲマナ u カレジュール、トンセムランプロンパット、スタッ Internasional di p e カ a n ー a r u saya sudah bawa kori ke Pekanbaru tapi s e k ジ d a r bawa kori sekarang b a r u lam、ambil mengapa mengaji karena istri mengaji、ah, ini luar biasa、Betul. maka beruntung bapak-bapak yang istrinya ngaji adapun istri bapak yang gak ngaji cari satu lagi ya dihajak pula baliknya gak mau apa i n saya ketemu bapak-bapak pakai celana jeans pakai baju kaos gayanya metal Tapi duduk di pengajian paling depan Lalu saya nanya Loh, Bapak ini gayanya Bukan orang pengajian, gimana ceritanya Bapak suka ngaji, gini ceritanya Pak Ustadz, saya Ditelepon istri, katanya Mas, jemput saya ya Pengajiannya malam, jam 9 Mas, saya mau pulang jemput ya Ah pulang, ini udah malam m a l a s keluar, kalau gitu saya naik t a k s i aja, n t a r kalau dilarikan tukang t a k s i Gimana, akhirnya saya jemput Pak Ustadz アイニャンセイトガーディピントマンスネモマーランエコエナアジエアニセイドディクルシカ a マ lamas エマジュー La マ lamas エマジュー La マ lamas エマジュー La マ lamas マジュー La マママクデパンダンサペスカランガー Purnah brunting アジー Swami カナイスティーアジー Allis バイト OMACA IBO b e r t マカブトルカタディスナビ、マンタザウェジャー、ジャパヤ a マニカ、ファカディスタクマラ、ニスファルイマン、ジェスダーミニャン、プナカン、i トゥナイマニャン、ケナパ、イスティニャラ、ヤマランジャー、ディア、ムバジャークラン、ワローポン、ウコム、アスリニャ、a キラキ、イト h ヤマ n ンジャー、プロンポ l タピダーラン、a ススステルトゥ、b a s u l l ナリ u m perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. キメリパカイエン、バギプロン a ン、キャロ n ィア・コーラン、トゥトゥトゥトゥピ、キャロディア・ベ kalau k a u paksa dia harus lurus dia patah tapi kalau engkau ikut bengkok maka kamu akan jadi suami yang bengkok オン r a クト・ベンコ、マカカ pejabat kalau istrinya bengkok pejabat bengkok ウスタキャレイクイストリベンコウスタベン m ウラスバイトマ n インアマンサンアンブルントン、ス a ミニ a パハンコーラン、イス u リネディアジャー、イストリナジー、スワミ a ャディムギコン、アニキタティダアニ n マ a ブル a ト a サジャー、タピディトゥーラガン、チュリタマラ a インアンナバー、アティ s a s a s a ブサー、キ a レチュリタ a b a r bahasa i n d o n e s i a nya kabar Ini orang gak ngaji, susah bilang Kho, jadi d a bilang k. Ka, apa kabarmu? Kalau bahasa Arabnya, khobar Tapi jangan gara-gara ini besok nanya Apa k a b a r m u Lebay Tetap aja k a b a r Gimana kabar lo? Kabarmu gimana? Tapi asal itu dari bahasa Arab, khobar Berita yang biasa saja Tapi kalau berita itu luar biasa Maka dia a n n a b a k なば Brita Luarbiasani akansai Bawa Kriau Bagemana Sorang Swami Visangaji Kana Istri Tapinama Tasa Subut m a su n j a g a Kode Ethic j u r n a l i s t m a u n t i a Maunsuka t i a s u k a Surfe d i b a s h w a b u t a h u r u Alkuran di p r o i n i a y a m p e r c e n DKI z a i a t a 40 artinya, kalau ada seribu orang, ada empat ratus orang tidak bisa baca Quran. Inilah yang kalau ada acara yasinan yang mulutnya bergerak, tapi suara n g g a k keluar. <SILENCIO> Namanya Yasin Lip s i n g atau kalau baca ujung-ujungnya aja, t u r j a u n bayakun. たびとてたやに、かれおじいこと、びんびん、せんたらびんびん、あっこらん、a なりびんびん、やすいん、わっこらん、D ん、かれみな、えん、かれ a ば、i n だり、まんどんあん、せたら、まんどんあん、だ n あっこ u ん、いっ i も、じざっにゃ、わる a ゃさ、えんな、か a かな、えん、さん、 マンシフタケンマンシア、ミ m トファティン、マープ、a リ a ペマ、アムシャジ a ヤングチャンプル k ィングンセルオフウ n セルトゥ a ファジャーアルナーウサミアン、バシラ、カミジャディケンディアサミットゥルゥルゥルゥングアン、マカ a ャ a ィ a ハランテ a ヤングパタマカリ a d ン l ィタニ ヨンパタマカディ、ネックマンディブリケン、アラ、ケテ yang u s t a d sampaikan itu memang sesuai dengan kami di kedokteran bahwa janin dalam perut sudah mendengar dan diteliti oleh Universitas Ain Shams University ibu-ibu maaf yang sedang hamil diperdengarkan ayat Al-Quran ketika anaknya lahir ketika ayat itu dibacakan anaknya nyusu lancar ketika ayat itu dihentikan anaknya nangis ketika dihidupkan lagi anaknya diam Kenapa? Apa yang biasa dia dengar Itulah akan menjadi kerinduan dia Dari dalam kandungan setelah lahir ke dunia Makanya ibu-ibunya yang Ar-Rahman, An-Naba Mungkin dia sambil masak Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman a l l a a l q u r a n Maka anaknya di dalam Mendengar tenang hatinya Mengapa anak-anak sekarang Tidak tenang? Karena ibunya bukan baca arrohman Keong racun kucing g a r o n g Maka anak itu pun lahir Coba lihat anak-anak yang tenang Karena ibunya tenang Waktu hamil b a s a k u l a n Saya sedang ceramah anak-anak Lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini Panjat sana, cakar wajah maknya Ustaz anak saya ini kok cakar aja, ya kucing garong. Kucing garong kan bawaannya cakar. a l a s e b a b itu maka tenang. Suami nggak ngaji, istrinya nyi, mengandung tentu k o n t a k ke dalam. Tampil masa. Kata <San> <San> <San> suaminya, a n c u r dunia p e r s i l a t a n bapak-bapak ibu-ibu yang sudah menikmati Alquran ini tularkan kepada anak ini jangan Ustadz sangka cuman segini saja ini yang pilihan-pilihannya ibarat MLM multilevel marketing tapi kalau di a n n a b a h dia bukan multilevel marketing mulut ke mulut karena mengaji itu dari mulut lihat bunyinya bagaimana huruf swad タピキタ n タピタピタピタピタピタ i タ i タピ a、ja、t タピタピタピタピタピタ a タ a タピタ g i ピタピ t ピタ a タ a タ a タピタピタピタ a タピタピタピタピタピタピタピタピタピ i ピタ t タピタピタピタピタピタピタピタ a タピタ u タピ s a タ a タピタピタピ a ピタピタピタピタピタピタピタピ a ピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタ a タピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタピ t a n Makanya bacaan rukyah diawali dari telinga. saya sedang jalan di dekat hotel-hotel ini tempat penginapan anggota kontingen musabak tilawati l q u r a n saya lihat Pak Profesor sedang megang botol aqua Allah, Allah ilaha, ilaha, la i h a illa h w a l hayul kayu la t a q u l u sinatu wala naum saya sedang lewat dia panggil eh Ustaz s o m a Ustaz s o m a ada apa Prof ini ada orang kerasukan setan Kenapa nggak tahu nih saya nggak pandai ngusir setan di Mesir nggak pernah belajar ilmu ngusir setan dan saya khawatir kalau saya usir, tiba-tiba dia ngomong masa setan ngusir setan jadi ketika dia minta, saya nggak mungkin nolak, saya coba dulu ya mana telinganya sebelah kanan saya baca Allah u la ilaha illa huwal ayyul qayyub 私たちはどうなのジャナーサイヤパーハム、バワセタンアカンラリー、ジカデバチャガンデングワランコワッカパンカルテリング。テリマナウスタタウハディスタンタンアザン。アザンイトウワラコワッ、マカセタンアカンラリー、サンマガアザン。あらわくもん、わくもん。ああ。 jadi minta tolong, jadi ustad、uh, setan bisa ngeliat、uh, anjing bisa ngeliat setan, bisa saya pengen ngeliat, nah, ganti mata anjing <SILENCIO> makanya orang yang azan itu kori yang suara, maka dipanggil Bilal, Bilal itu suaranya yang luar biasa, maka dia yang azan suara melengking tinggi sekarang di masjid-masjid suara yang tua-tua <SILENCIO> yang itu <SILENCIO> a l l a h u a k b a kata setan, ini serius apa enggak nih kan? Kalau serius, gue cabut nih k a l a u cuma gladi kotor, nyantai aja kan? Berawal dari mendengar. Ibu, kalau anak gadisnya, sekarang banyak kasus anak gadis diganggu jin. Hanya gadis, SMP, SMA diganggu jin. Sebabnya telinga tidak dipakai mendengar. dan sebab kedua celana jin itu dia pakai maka dipakai telinga ini untuk mendengar Masya Allah, paling tidak dari maghrib ke insya TV mati HP off dengar 45 menit tapi bapak ibu yang sudah rutin ngaji, ada pertemuan khusus saya sebenarnya ibarat pepatah melayu malam ini menggarami air laut saja, mengajar itik berenang Apa t u h maknanya Pak Ustadz? Itik yang sudah pandai berenang tidak usah diajar Air laut yang sudah asin tidak usah dikasih garam Lalu yang saya sampaikan ini hanya mengulang kaji saja Masa saya ceramahin ibu-ibu yang dari stasiun c i t a y e m Jang t subuh sudah belajar kiraat nafi Mau diceramahin Tapi ini meyakinkan saya pribadi Wahai Abdul Somad ただ、このようなものを言うと、このようなものを言うと、このようなものを言うと、このようなものを言うと、このようなものを言うと、このようなものを言うと、このようなものを言うと、このようなもーを言うと、 Yang lain boleh tidak berfungsi Tapi telinga tetap berfungsi Saya diajak ke rumah sakit Nama ruangannya ICU Biasa ruangan rumah sakit Flamboyan, Melati Nih Ustadz ayo kesini Ruangan apa namanya ICU Setelah sampai di dalam baru saya paham ICU itu artinya ICU, you, you don't see me Aku bisa melihat kamu Kamu n gak bisa melihat aku Valeur どこで Kami sudah cek, tapi telinga tetap berfungsi. Subhanallah, Nabi 14 abad yang lalu sudah ajarkan, Laqinu mautakum, b i s i k a n ke telinga orang yang akan sakratul maut, La ilaha ilallah. Seandainya dokter itu ngomong, Ustaz d Soma, enggak ada gunanya Ustaz d ngomong ke telinga dia, karena status telinganya off. Mungkin saya ragu dengan ajaran Nabi Muhammad ini. tapi makin yakin saya setelah dokter ngomong, saya yakin ucapannya itu menambah keyakinan ilmu tidak menambah iman, iman tetap tapi keyakinan orang bertambah bahwa apa yang disampaikan Nabi ku e 14 abad yang lalu walaupun dia buta huruf, dia tak pernah terdaftar di fakultas kedokteran universitas Indonesia tapi yang dia katakan benar bahwa telinga tetap berfungsi sampai sakratul maut makanya orang yang baca Quran, mudah サクラトウ a i b a r e a n a r i t p e a k u and Bola Bali usta.La ila i a l a t r a h e r u j u ん ujum y a n g y a l o come o e r j a k a n a n o k a n a j b a r g a m b a r a p 誰かが言うときに、誰、ま、かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに、誰かが言うときに言うときに、誰かが言うときに言うときに、誰かが言うときに言うときに、誰かが言うときに言うときに言うときに、 シュレムスカランアダシェンウイキリセスカ、バンダーバリラウィンアンスカリリセチャリケトコディバワザ l ザンタワーフィーシディハグ、イマンサータルソ a アダシディアン、イマンサータルソブテ a ヤ l スモ、シェフバンダーバリラブリサトウアンスンペスカランセフターシャアラウォーシャアンスカリマカヤンサンペティリ setelah diteliti otak Ketika mendengar bacaan Al-Quran, Dia merespon, Otak yang mendengar bacaan Al-Quran, Maka dia merah menyala, Tanda dia hidup, Diteliti, Yang meliti orang kapir, Orang barat, Nih Yang mendengar bacaan q u r a n Masuk ke dalam, Merah menyala, Sedangkan yang tidak, Maka sejuk, Biru, Beku, Membiru, Membeku dia, Kena tak mendengar, Apalagi yang didengarkan itu, Lagu barat, Yang dengar n gak g paham, Yang nyanyi n gak g paham, Semuanya n g a n g g u k Ini kan luar biasa, ini berawal dari pendengaran, kita baru tahap satu pendengaran, sudah habis waktu 40 menit. Tadi saya mulai jam 9 kurang 10, sekarang jam 9 30, saya habiskan waktu sudah 40 menit, dimana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tapi kata Pak Kiai, sampai Ustadz capek baru selesai. たはっぽたま、ディガー、セカランキタナイカアナタンガイアンケドワ、ムライ、マンバチャイクラウルコラン、バチャアルコラン、ファイン a グ m ヤティヨーマルヤマ、ランアカンダタンパダハリキヤマ、シャフィアンリアスハビ、メブリカンシャファン、カパダオランヤン、バャ ada syafaat a l q か r a n hadisnya Sahih Alquran akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang orang yang membacanya maka orang ini insya Allah kita semua termasuk dalam yang menerima syafaat itu insya Allah tapi jangan lupa コーン、ウィアーのコーン、a ィアーのコーン、ウィアーのコーン、ウィアーのコーン、ウィアーの a ーン、ウィアーのコーン、ウィアーのコーン、ウィアーのアン、ウィアーのコーン、ウィアーのなーン、ウィアーのコーン、ウィアーのコーン、ウィアーの Kul. Kul artinya makan. Dia memang enggak kul. Kul huallahu ahad. Kul a'udhu rabbinas. Bukan makin dekat pada Allah. Makin jauh. Makanya bacaannya betulkan dulu. Mau mendengar guru. Setelah itu baru bacakan. Ini doa. Doa rajin. Tapi bunyinya enggak betul. Sabit kalbi ala dinik. Sabit tambatkanlah. Kalbi anjingku. もし datang acara ya、acara apa、manajemen kalbu、yang betul manajemen kalbu、mengatur hati、kalau manajemen kalbu ternak anjing、ア r t i n y a kalbu。 サラフベダルのバサギタバサギタンガアダオロブシャガアダオロブエサガダオロブソマカヨサラモンオラントタパハンサヤフカハマフィトビルのバサランガビサラスディケッアジャオランアラフィトビングンガヤヤンガンパン bunyinya salah sedikit panjang pendek, kami naik saya ingat betul dengan ketua persatuan pelajar mahasiswa Indonesia dari airport, mau、oh, pulang ke asrama, dari airport nampaknya dia jalannya kok lain lalu teman saya nanya ya sawak, sawak artinya supir ya sawak, driver antar tarif tarik, muarif, tarik. kamu kenal tarik, enggak saya enggak tahu tarik kata dia di m a n a kawan saya ngomongnya Torik Torik nama orang mestinya yang betul Toriko kalau mau nanya jalan lalu saya tanya hal takrif Toriko apakah kamu tahu jalan ya saya tahu jalan cuman ini kita jalan motor kata dia oh gitu maksudnya hanya beda Torik dan Toriko maka 私イヤポーザーがパンデバサーラー、シャパビーランオランアバンガビ a バサーラー、キャロディンガビサバサーラー、ガムキンディアビサーラー、ウソリファドルマグリビサーラーサーロカーティン。イトビセいパーカイワクトウムラー、ティングアリランティーバパー、サーラーサーロカーティン、ランティティガー、キョロランティンパー、アルバーロカーティン、キョロランティティジュ、マグリップ、ウォルシャ。 Maghrib tambah isyak kan tujuh. Artinya, bahwa kita belajar ini, oh ribet ini Pak Ustadz, bahasa Arab ini enaknya bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga pakai makharijul huruf. Dalam bahasa Inggris ada huruf shin. Mana contohnya? Workshop. Where are you going? I am going to shopping center. Dia harus pakai shopping. Kalau orang mau kemana? Mau shopping. Pasti gak bisa bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ada sa h a Mana contohnya? Health. H-E-A-L-T-H. -E、health. Kesehatan artinya. How about your health? Bagaimana kesehatanmu? Tapi kalau dia salah nyebutnya, health, neraka artinya. Jadi siapa bilang, hanya saja dalam bahasa Inggris, tidak ada huruf Toh. t i a k ada huruf t o ada Tidak ada huruf A. アダゴロボ a ド、マカ u バーサーラップリスボード、ロボットボード、バーサイ p パリン、ランカ、オランギ g ンティ a パラナ、マン a チャ、コーン、ソウムー、ギドゥ、サーマス、プッティ、ハピ、チャンギ、ヤンチュマ p デ n パカイ、ウ a ト a ル、ポンドウォン、オラントワ、ポニャ、ハピ、アナ、ヤカイア、ハピ、ヤチャンギ、エスメス a ディパカイ、ウ a アンガディパカイ、インタ g a k dipakai. MP3 nggak pernah, YouTube nggak pernah, yang dipakai cuman warna hijau, warna merah. Nah, ntar kalau telpon gua masuk, pencet hijau. Kalau mau berhenti, pencet merah. Begitulah orang yang nggak pernah baca Quran. Kenapa dia nggak pernah? Pakai huruf mod, dia nggak pernah. Pakai huruf s a d tapi ibu bapak yang baca Quran. Semua potensi itu dibaca. Ah, ah, elah, Shin. ジムアウドゥビレイミナシェイトニョンロジーブ、ビスミルラーニョンローヒー サンペリザンのスコアは、マッハン・ハートム・リ・ロー・アラビア・リ・ライリ・ナティ・キナビハ・ハートム・インストリティ・ウント・カジアン・アラブ・ドセンギター・ブラジャー・エスドゥア・キ・スダン・ウント・カジアン・バサ・アラブ・サンペリザンのデビング・ディア・サンペリザンのブラジャー・ナゴ・バラー・マンティック・バイアン・サンペリザンのウサン・サンマカミチュマン・ブラジャー・ギマナ・ウォー・ファ・ディ・アンベル・カパス ファッさあ、カナーグロップニャクルワーバーグカパスニャツバン、モスティカパスルプニャクルワーバーグカパスニャツバンドルワンバーカパスニャクルバンドルワンバーグカパニャツルワーグカパスャツバンルワンバーグカスニルワンバンドルワンルワンバンバンンバンバンバンバンバンバンバンンバンンバンバンバンバンンバンンバンバ Mulai kita tantang dari Maroko sampai Maroko, mana kita b perjanjian lama yang masih pakai bahasa asli yang d i m u l a n oleh Yesus Kristus. Tapi kita semua, apa yang dibaca oleh tuan guru kita, itulah yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai Nabi itu hidup sekarang, kita bisa ngomong dengan beliau, dengan bahasa Arab Al-Quran, dengan bunyi huruf Al-Quran. ブニーニャって言ったらブラボーバーサマスカリアダプンインジル・スダーマンジャディ・バーサマチャマチャインジル・スダジャディ・バーサバータリマナ・ハリア・クリステン・バータ・プロテスタントバカンカバーニャスダディ・トリマカンカバーサ・シュンダーカナムレカインインインミン・クリステン・カン・スュク・スュク・スューアイディングンバサ・ジャワーアダバサ・ミナンアダバサ・シュンダーアダマカバー サンペイバーサー、ムヤハンカー、オランミナンカー、エトーカー、マレカー、ウントモンアビ キャ a パー、キャ b a ルフィキ a カタガン、シャパンソーラッ、ボ t ンポ t バ l ーラ o バ a ルソー a ッネ。オ a ーウォ a クバー、a ラ i ゲリバン、バタルソーラッネ。キャナパー、キャナキタリ a ジャ a ガン、オラーウォークバー、サ m i d a h tapi selama saya kuliah Kami banyak macam-macam. Ada India, ada Pakistan, ada dari Rusia, ada dari Turki. Orang Turki itu nggak bisa menyebut K, makanya mereka selalu menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang India nggak bisa nyebut T, semuanya T. Everything t o r e a l Beda dengan kita. Kita memang masalah hidung kalah, masalah kulit kalah. ピーマ kalau lidah f a s i h luar biasa. k e n a p a Karena semua dia makan batu g i l i n g a n m a s u k Batu gilingan berapa batu y a n g habis tipis habis. Pisau potong rujak itu pisau p o ン、o サオトゥ、ピサオト a バ a n サー、トゥギリン、ジ kecil. Coba tanya tukang rujak, Mbok. Ini pisaunya dulu panjang, panjang kok pendek. Habis dua motor, maka lidah kita ini, artinya apa? Lidah ini dilatih untuk m a k h a r i j u l huruf. Jangan pernah merasa tua. Ada seorang orientalis dari Prancis e masuk Islam umur 60. Maka dia pesan kepada seluruh orang Islam, hai orang Islam, baca kitab suci kalian dengan bahasa aslinya. Dan subhanallah. Menurut ilmu psikologi, intonasi tajwid dapat memberikan ketenangan. Karena kalau dibaca dengan sesuai tajwidnya, maka di j u l huruf ada panjang, ada pendek, ada mat, ada harokat, ada idram, ada ikhfa, ada kolkolah. Gunakan itu semua mendatangkan getaran-getaran kepada fisik, mental, otak, jantung, hati. アラビゼ l リ a タ a マインノンオロデ a ガ a バ a ャ、メニャブ n オラ、u l ィアカ e n ナン、n ン a バチャアルコアン、アダラ、メニャブドオラ、マカカロセ a ンスサハティ、バチャラコアン。BUKA、BUKU、ジュ a ゥニャ、アヤヤヤンノレス、イルファンハンカ、アナ、ブヤハンカ、ブヤハンカ、スカリドゥドゥ、バチャ ウィハンカーナムジュス。セルセイナムジュス。ラルアナヤヤファナニア。アヤタディバチャコアンイヤ。ブラパバニアナムジュス。クラパヤバチャ。セジャーアルマーウマーイブムムンインガー。ハティクスウサ。マンウスルクスウサハンイトウマンバチャアルコアン。ウィハンカーナムタワンメンドゥダ。カナイストリプタマニアムンインガー。 Dan setelah itu barulah dia meninggal, menikah dengan seorang perempuan dari Cirebon Tapi sebelum itu mengusir gundah gulana hatinya dengan membaca Al-Quran Di dalam penjara yang kecil Rezim Orla memenjarakan dia e m p a tahun t lamanya Dengan fitnah luar biasa Fitnah akan merubah konstitusi Pancasila Akan menjual negara a b l bla bla bla bla, bla. tapi kenapa justru keluar dengan sehat walafiat fisik mental tidak terganggu kenapa? tidak lebih dari keutamaan Al-Quran malam ini saya bertemu dengan ibu bapak yang cerah-cerah dan itu saya yakin karena banyak membaca Al-Quran Sayyid k u t u b mungkin bapak ibu pernah dengar namanya Sayyid k u t u b dipenjara oleh rezim Gamal Abdul Nasir Penjara bawah tanah, segala kotoran sampah diletakkan di depan pintu penjara, dan dia tenang membaca Al-Quran. Hasil dari dalam penjara itu keluar satu tafsir berjudul Fizila Lil Quran, dan di sampul tafsir itu tertulis "Best Seller". Tafsir terbaik itu ditulis dalam penjara. Kenapa membaca Al-Quran menghidupkan imajinasi? マカディボカディマタプシルイトアパカタ a アアルハ a トフィズイ a ルコランネマヘドディバワバヤンナウ i アル a ランイトネマ di ヤーリフュー a イ a マン n コハティ a アダヤンダパ a マラサカニャ Ketuali i ランヤンパナムチチピンギマナモチリタガロンガパナムチシウスタソワギマナラサヤナ r マ a n i, i、yani? uh enak sekali dimana u s t a d makan dikajian an-nabak tadi satu piring b u s a r gimana rasanya Pak u s t a d susah ungu untuk diucapkan dengan kata-kata Wahai saudaraku jadi gimana caranya beli aja makan <tik> jadi kalau ada ntar orang yang heran melihat ibu bisa baca Quran sampai satu jus dua jus dia heran kamu t a s i k betul b a c a aku sudah hanyut di dalam Al-Quran Kalau masih belum bisa merasakan, belum merasakan manisnya. Seorang tegak melihat pameran seni lukis sambil berdecak kagum. Yang dilihatnya lukisan tapi manggil kucing. Kita yang melihat heran. Kenapa heran? Karena lukisannya abstrak. Hanya kampas yang dilewati oleh ban truk yang sedang macet. tapi dia sedang menikmati kita belum sampai itu baru menikmati lukisan abstrak, bagaimana dengan menikmati Al-Quran dulu waktu di Maroko, saya punya senior hobinya minum kopi kental kata dia, saya n gak g minum kopi n gak g minum teh air putih mat ya pak kalau kamu nanti saya datang ke asrama kamu tolong buatkan kopi, cara buatnya Masukkan air panas setelah mendidih 10 menit. Gak boleh kurang. wow Saya masak 10 menit. Setelah i t u tuangkan. Terus, biarkan sampai kopinya turun.、Ya. Setelah itu pak, aduk. Ngaduknya seperti orang tawap, ke kiri. Setelah diaduk, baru masuk gula. Kalau kamu gak buat seperti ini, saya tahu bahwa gak betul seperti yang saya sampaikan. Saya aduk, saya kasih. Gimana? Memang, kata dia. Habis itu saya cicipi. gimana man, pahit <SILENCIO> saya belum merasakan manisnya kopi, tapi dia sudah merasakan nikmat luar biasa saya, kalau bulan-bulan libur semester itu pergi ke kampung-kampung pedalaman suku-suku tracing yang masih menyembah empat, pokok kayu batu, lembu, hantu belum islam s a t u ketika saya masuk ke pedalaman dia sedang makan sirih Dia ambil sirih Dia oles pakai kapur Dia letak gambir Dia kasih pinang muda Dia lipat, dia makan Ngeliat dia makan, saya pun coba juga Saya ambil daun sirih Saya oles kapur Saya kasih gambir Saya pulang pinang muda, saya kunyah Dia senyum, saya pun senyum Tapi senyum kami berbeda Senyum dia, senyum penuh kenikmatan Senyum saya Getir Kenapa? Karena saya belum merasakan manisnya makan sirih Saya ingin bercerita bagaimana orang-orang yang menikmati bacaan Al-Quran Jangan heran kalau Imam Syafi'i baca q u r a n s i t i n a khatamah enam kali khatam dalam bulan Ramadan Enam kali khatam, satu malam satu khatam, satu siang satu khatam s i t i n a khatamah enam kali khatam イマン・アハマッド・ビン・アンバー、イマン・ハンバー・リー、イマン・モハマッド・ビン・イッド・リス、イマン・シャフィー、イマン・ヤー・ビン・マイン、ティガ・オラン、サトゥ・カマー。カブトゥ・アン・メリカ・サトゥ・カマー。セルサイ・ソーラッツ・イシャ、イマン・アハマッド・ビン・アンバー、タガ、ロコ・ソジュー、タガ、ロコ・ソジュー、サン・ペア・ザン・ソーラッド・リムジェット、イマン・シャフィー、イマン、ハンバリイマンモハマドビンイドリスイマンシャフィーイマンヤ。 カタイマンハンバーリ a クマンハタムカン a ルコール m ンダーラン i ハ a ュタルコ e リアンイマ y a ャフィーナニアカヤヤヤヤヤ a ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ a ヤ u ヤ i ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ a ヤ a n ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ u ヤヤヤヤヤヤヤヤヤ a ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ a ヤヤヤヤヤヤヤ a ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ s ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ h ヤヤ i ヤヤヤヤ i ヤヤヤヤヤ s ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ hadis lalu mereka balik nanya ke Syafi'i Syafi'i kamu bisa melihat kami berarti kamu n gak g tidur kamu ngapain kata syafi'i aku berhasil mengeluarkan hukum halal, haqrum, halal haram makruh mubah sunat sunat w a k a t sebanyak 200 hukum andai kita orang keempat di kamar itu kira-kira apa yang akan kita jawab hai abdul s o m a d kamu juga n gak g tidur tadi malam apa yang kamu lakukan aku sedang membalas whatsapp twitter bbm instagram Artinya, yang tangga kedua adalah menikmati membaca. Tapi baca yang benar, adapun orang baca seperti ngitung duit. Ada sekarang orang baca Quran, bukan itu baca Quran. Baca Quran itu bersuara, karena Quran itu turun suara. Baca Quran itu ada makarajul hurufnya, karena b a h Sa'arab itu ada makarajul hurufnya. Baca Quran itu ada intonasinya, ada panjang pendeknya. Baca Quran itu ada ikhfa-ikhla'fnya. Maka, kalau ada orang tidak belajar, tidak berguru, bola, wa abala, sesat, dan menyesatkan orang lain, sekarang orang banyak rajin ngaji. Ngaji tafsir oke,、okay. ngaji tafsir mantap, ngaji solawatan ikut, ngaji hadis tapi baca Qurannya belepotan. Bapak ibu yang sudah fokus baca Quran ini, saya pribadi memang dari kecil diajarkan, walaupun tidak jadi kori. cita-cita mak saya yang tidak kesampaian, dia ingin saya jadi kori makanya setelah saya pulang bawa ijazah mak, ini ijazah S1 dari Mesir LC, ini ijazah S2 dari Maroko MA kau tidak kori, kata dia tapi setelah pulang dari sini saya akan ngomong mak, aku memang tidak kori, tapi aku sudah diundang kori nanti saya mau foto sama Pak Kiai setelah nanti saya tunjukkan lihat nih fotoku sama Qori tapi kau tetap tak Qori jadilah foto sama Qori <SILENCIO> tadi jumpa dengan Qori Al-Mukarram Ustadz Darwin h a s i b u a n beliau yang baca Quran Ibu k o r i Ah Ustazah Masya Allah ini juara-juara internasional dikumpulkan seluruh Qori di dunia mereka juara b a y a n g itu dunia andai ada Musabakoh dunia akhirat menang juga mereka <SILENCIO> Luar biasa Tapi ternyata Di balik murid yang hebat Ada guru yang luar biasa Yang namanya Tidak perlu dicatat oleh manusia Dan wartawan Tapi dia tercatat Inna alaikum laafizin Kiraman katibin Malaikat mencatatnya Maka tak perlu ragu Tak pernah nama itu perlu ditulis Dengan tinta emas kenapa? karena ada malaikat yang mencatat dan setiap bapak yang punya murid murid bapak punya murid mengalir inilah orang yang paling cerdas adalah orang yang ngajar Quran mengapa demikian? karena orang yang rajin solat h duha setelah ninggal dunia putus orang yang rajin solat h duha duha, duha setelah ninggal putus kalau ada orang mati solat h duha kita kabur <tik> tapi ada orang yang amalnya n g gak putus siapa itu? guru yang mengajarkan Al-Quran saya sudah ceramah hari ini ceramah malam ini besok ceramah ngalir pahala saya kepada guru yang dulu ngajar Quran di kampung saat ibu saya menyerahkan saya ke rumah guru mengaji saya dari kampung orang Melayu Melayu bahasa Jawanya lari Ustadz ini anak saya Namanya Abdus Somad Dulu gitu orang tua Nyerahkan anak ke guru mengaji Tadi cerita Pak Agus Salim u t u t cerita tentang Nasi kuning masih teringat saya Begitu saya khatam Saya pun cuma sampai nasi kuning pak, Belum sampai nasi ulam tadi. Nasi kuning Pakai ayam panggang Diserahkan ke guru mengaji Ini luar biasa トゥルーアンドゥルーアンドゥルーアンド h ルーアンドゥルーアンドゥル m アンドゥルーアンドゥルーアンドゥルーアンドゥル m アンドゥルーアンドゥルーアンドゥルー g a ド nyari tahu dia sudah dipinang orang atau belum malam kedua malam meminang setelah itu malam berinai setelah itu malam berkhatam kaji アカッダーマランペスタ。スカランがアダペスタティバティバアナスダラヘルセジェン。アレスロイトマカ、ガイニック、サイアツ、ラルサンペカン、バンキッカンラギ、ケナパ、イニーラ、l マリアンタ、パナプトスディガンカマティアン。イニアナ、コナマニア、アブルサマン、パウスタアッ。イニアダブラス、サトカレン、グロンアジドリクシブラス、サトカレン。 Kemudian ujungnya dikasih rotan sebesar ibu jari, ujung rotan di belah empat. Nanti kalau anak saya nakal, pukul dunia akhirat saya ikhlas. Saya sangka bahasa basi, ternyata serius. m a k saya pulang, guru t u h mukul. Saya pun kena, sakitnya sampai sekarang saya ingat. Dimana sakitnya, Pak Ustaz? Di sini. Mukul rotan, tuh sakit. Hari ini guru ngaji masih hidup Setiap mau Ramadan saya pulang Saya datang ke rumahnya saya salah Ustaz d gak dendam? e n d a k Cuman ingat aja dikit Dan setiap saya ceramah Saya ngajar Pahala mengalir ke dia Kenapa? Karena ayat yang saya baca Dialah yang mengajar saya Dengan bahasa yang sederhana Somat Kalau dia tegak Itu macam batang kelapa Itu namanya alip nak Kalau dia tumbang jadi sampan ada titik di bawah namanya ban, na. sampai sekarang masih ingat. Tapi kalau dia bengkok membungkuk namanya Hamzah na. luar biasa. Itulah yang dikatakan Nabi, Hoi Rukum orang yang paling baik diantara kalian bukan yang paling kaya, bukan yang paling panjang t i t e l n y a Profesor, Doktor, LCMa, tapi orang mantah alam Alquran yang belajar Alquran, Wa alamahu. 何がまるか何が a る a のことは、何 a まるか a こ a は、何がまるかのことは、何がまる n の a とは、何が m るかの a とは、何がま a かのことは、何がまるかのことは、a が a る a の a n は、何がまるかのことは、何 n まるかのことは、何がまるかのことは、何がまるかのことは、何がまるかのことは、何がまるかのことは、a が i a かのことは、何がま a かのこ r a 何 i まるかのことは、何がま ni のこと g 何がまるかのことは、何がまるかのことは、何がまるかのこと i 何がまるかのことは、何がまるかのことは、何がまるか a ことは、何がまるかのことは、何がまるかのことは、 たピリパン a ルハディスイトシャ a ーマンタアン・ラマ・ブ a ジ a ルドゥル a カナカルオーラン・アジャルタンパブラジャル、マカディアン・マガジャルカン・ a サ a ハン、マカディ a ン・セダン・マ a ャ・バーカン・ドサ・ド u ケ・サラハン、ブラ i ャ、ah、i カタン、トゥアン・グルーキタ、キアイ・キタラン・ダ a ティ、スダダ・ a パン・イジャーザー・ティラー・アーシム、ティラー・アーシム、 Tapi tetap juga dari tuan guru saya ambil. Untuk apa? t a b a r r u k t a b a r r u k itu apa, Pak Ustadz? Ngalap barokah. Karena barokah guru, kerendahan hati, makanya ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Apa dia? Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu.、Oh, tak ada gunanya orang berilmu, tak beradab. Karena orang masuk surga itu karena adabnya. マカジャンの名前は、マ a ジャンの名前は、マカジャンの名前は、マカジャンの名前は、マカジャンの名は、マカジャンの名前は、マカジャンの名 u は、マジャマカジャンのマカジャンカジャンの名前は、マカジャンの名前は、マカジャンの名前は、マカジャンの名前は、カジャンの名前ンの名前は、マカジャンの名前は、マカンの名前は、マカジャンママンの名前は、マママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ Josebrill cooks notre partido Motivation a привant nyam a k diturunkan kepadamu. kapal kerta Nabi, aku ingin mendengarkan bunyinya dari mulut orang lain maka Nabi pun membaca itulah yang tadi kita menikmati bacaan Ustazah Ibu Korea aku ingin mendengarnya dari suara orang lain maka kita pun ungkapan kekagungan kita a a k r e n Allah, Masya Allah yang kita ingat adalah Allah suara itu datang dari Allah bentuk leher sama yang keluar beda yang satu seperti bulu perindu yang satu seperti kambing ditarik bentuk tangan sama satu tulisan kali gerapi khat sulus ri'i diwani diwani j a l i kufi tapi yang satu cakar ayam oleh sebab itu maka kita sadar kelebihan kita katakan s e m u a a n a l l a h masha'allah alhamdulillah ah santa laki-laki ah santi perempuan pujian ファカイファイザージーナミンキューリオムティン a シャヘ n ィウワジーナミカラウライシャヘディアンパ a タナビハスボカ a ュクウワイアブラチュクファイ マサラママチャーのコーナーは、 Zaman dulu susah, mesti bawa Qur'an. Sekarang Alhamdulillah tinggal buka www.google.com Buka Playstore. Setelah terbuka Playstore, Qur'an digital. Tinggal buka. Kadang saya suuzon masuk masjid m e l i h a t bapak-bapak sudah tua main HP. Ini orang sudah tua main HP di sub pertama lagi. Begitu di dekat, astagfirullah. Ternyata dia sedang baca Qur'an. Dia pun buka Quran itu ketika saya s udah dekat Tadi main game juga Ustaz Somad y a Dalam Quran kami ada Quran digital Ustaz y a Apakah boleh kami bawa masuk WC Ya n gak apa-apa Tapi katanya haram bawa Quran Kalau tulisan Qurannya muncul Muncul tulisan ayat Quran Lalu dalam keadaan terbuka dibawa masuk WC Haram Tapi kalau dalam keadaan gelap seperti ini, ya n g g a k apa-apa. Dia tetap juga bertahan, n g g a k boleh. Kalau ada Quran di dalam, n g g a k boleh. Kalau gitu, ntar kamu kalau masuk WC, otaknya ditinggal di luar. Ini kan di dalamnya ada Quran. Walaupun n g g a k 30 jus, insya Allah jus 30 ada. Ada, ya n g n g g a k boleh. Itu keluar suaranya. Selama enggak bunyi, n g g a k muncul, ya n g g a k apa-apa. ビスミルラーマリンラ l イム。あのいうことです。ああいうことです。ああいうことです。ああいうことです。ああいうことです。あ a いうことです。ああいうことです。ああいうことです。ああいうことです。 マーフィロティブミ a ビコンセカランティングルムカハピ。アントンデパンアクティアソラレア、ダルンラッシュナ。ヤ t グオニアルランスサッニー。ダルンヤダ。タピハピネディオフカイ。アクティアナティマスウケイエスム h a イソラ。アリス ラムソーラ、ヤマンブカー、ムスハープ、ディナンタタプメンジャガガラカンティダテラルバニャン、タガン、ブカー、ルタガン。 Zaman teknologi semakin memudahkan kita untuk membaca Al-Quran Dulu mungkin malu kemana-mana bawa l q u r a n Tapi di Mesir biasa Bapak Ibu Di stasiun kereta api orang buka Al-Quran Saya melihat sendiri orang Mesir biasa baca Al-Quran Di hal t e bis, di stasiun kereta api, di, ka, di tempat minum kopi, teh Biasa orang baca Al-Quran、nah, Ini tentang masalah tangga yang kedua Membaca Kita naik yang ketiga Memahami maknanya ha hai orang-orang a l l a h ビタ。マカ、サヤティダプナン・アンジャークン、ムスティハパーネ、コサカタネリアパーサトサトゥ、ヤー、a ユハ、アイオランオラン、アラザィナ、ヤン、アマヌ、ブリマン、コティバ、デュアジュガン、イトゥクルジャー、g ナ、エセンペ、エセンア、セダンカンバギキタ、ヤン・ h ダ、ア a ティング、ウシアニャー、カロリスュー、a パー u トゥ、ストレスディア、マチャ、ウジョン、イランパンカル、バチャパ i l a n g ujung アマ n コティバー・ i コムシアム・ a ティバー・レディナミン・コブ a コム・ラ・レコム・タタコーン・トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥト yang terjemah potong-potong per kata, terjemah per kata, harganya berapa Pak Ustaz? d 2 5 0 i b u jarak antara kita dengan neraka dekat, ini kita nih neraka, i n dindingnya, ya Quran ini inilah dindingnya dinding kita dengan neraka 2 5 0 i b u sementara tapak kaki 500 ribu yang fungsinya hanya alas untuk agar tidak nginjak tai ayam sepatu mahal idul fitri ini Quran banyak yang sekarang macam-macam Quran beli bagus sekali aku terima nikahnya dengan salat Al al-quran, kitab s u c i al-quran gak pernah dibuka sampai mati itu naik Ini bukan cara m e m u l i a k a n Al-Quran. Saya orangnya suka penasaran, Bapak-Ibu, Pak k i a i Pak Ustad. Jadi ini gimana ceritanya nih, mahar nikah pakai Quran ini? Akhirnya saya cari-cari-cari hadisnya, ketemu. Rupanya ceritanya ada seorang perempuan. Ketika Nabi sedang ceramah, tausiah, ada seorang perempuan. Perempuan itu ngomong. Apa kata dia? Ini wahab tulakan a p s i Ya Rasulullah, aku berikan diriku untuk なびのコメント、なびであまりや、Lalukana dietralulama togabudiri togassoran lakilaki.Yarosulla, ul Kalokamunga mau,untu Sayajela Katanavistriuskamuasamadia.Ya.Il mau Tamiswala, Hotaman, Ben Adidin, Chari c in, dari i n c in i n o l o p u n t r b u Chari c h i n c i Naribusi, d i a c a r i d i a c a r i d i a c a r i g a t m u c a r i l a i u n t m a r Agarnadian n m u k a n s a t u k a Inikaye n a r s u l l a kamu ada hafal Quran dia sebut surat イスティムカムナティパカヤパ。a ケニャナビナ t ア、アマカミナルコーアン、アパカ a ムアダハパル a ー a ン、a ェスブ a スュラトカザ、スュラトカザ、スュラ m a ザ、a k a m i n a l Quran kunikahkan engkau dengan d i a dengan mahar mengajarkan Alquran Tapi jangan gara-gara ini bapak sama ibu pulang ke rumah Mah ternyata nikah kita bermasalah Nanti ibu marah sama saya Nikahnya tetap sah Hanya saja akan datang alangkah indahnya Maharnya mengajarkan Al-Quran Kalau memang mau pakai Quran Agar supaya suami ngajar Sebelum anak remaja dewasa kita yang sudah sarjana Yang sudah kerja mau nikah Dia mesti ikut program An-Nabak dulu Setelah ikut program An-Nabak enam bulan Baru kupinang kau dengan Bismillah Kamu harus bisa jadi imam n、nah. a Kamu harus jadi pemimpin di rumah tangga Kamu harus ngajar istrimu Melangkah ke yang keempat Yaitu mengamalkan Dengar, baca, fahami, mengamalkan Amalnya n g gak banyak-banyak Tapi barokah lago lago sia-sia orang datang、er ok ok, or sia or dat dari jauh ngaji tapi ceritanya lago s i a s i a ini enggak, datang ngaji jelas Pak Am pulang bawa ilmu, ada targetnya saya datang m u s t i ngaji sampai surat ini, saya datang ngaji m a n s i makharijul uruf ini tiga kali pertemuan Ustadz Somad, insya Allah berubah nanti kalau ada orang di Riau sudah bolak-balik, n gak g berubah saya suruh datang ke An-Naba, tiga kali pertemuan kamu berubah <tik> n g gak lama-lama Kiai kita punya program Bisa dan ditularkan itu insya Allah ke murid-muridnya sehingga bisa merubah yang jahil menjadi alim insya Allah. Makanya yang keempat itu adalah mengamalkannya. Quran bercerita tentang harta. Bapak yang punya uang banyak harta bangun masjid, man b a n a m a s j i d Siapa yang bangun masjid? Baallah, mislaku b a i k a n f i r j a n a di surga sudah disediakan istana. Oh. でも、a、ah, ah. ah、pun k ます。t b a h di sana ini masjid w a k a を orang kaya ま r a n g kaya dengan hartanya sodakoh setiap tulang-tulang sendi kamu ini ada sodakohnya、ah、apa sodakohnya、ah、subhanallah walhamdulillah w wa il a ーアン、ah ah、サダコ a アン、サダ l ーアン、サダ l a h u akbar s o d a k o ン、lidah membaca Alquran sodakoh mata melihat Alquran sodakoh tenaga mengajar Alquran sodakoh suara menyuarakan Alquran Maka jangan sampai yang kaya dengan hartanya sudah buat. Beruntung orang yang punya uang punya materi, dua-duanya dia dapat. Yang paling celaka 12, uangnya gak keluar, suaranya pun gak keluar. Nanti mati mau bawa apa? Ya, semaun mayita salah, yang mengiringi mayat sampai ke liang kubur itu tiga. Yang pertama, mal. Arta Yang kedua ahlu keluarga Anak, cucu, mantu, teman, sahabat Kerabat semua ikut hadir Tapi yang masuk ke dalam l i a n g lahat cuma tiga orang Satu nyambut kepala, satu megang pinggang Satu megang kaki s e l e l a h itu mereka ngelompat naik ke atas Manggil teman-temannya Eh bro ambil cangkol Biar kita injak nih makam biar padat w a y a b a a wa'idun Yang tinggal cuma satu, apa itu? w a a m a l u h u a m a l a m a l a m a l m a a k a l t a o r a n g k a l a u m a t i d i a t e t a p i n g a t h a r t a m a l i h a r t a k u m a l i h a r t a k u m a a i Maaf, a k f maaf. a a f maaf, a a f a a f maaf, a a f a a f m a a maaf. Maaf, m a maaf. Maaf, m a f maaf. m a a t a a f a a f Maaf, m a a a n f Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Maaf, m a a a a f Maaf, saya selama di Jakarta ini di Pekan Baru saya makan sedikit di Jakarta sedikit-sedikit makan sedikit-sedikit makan tadi makan ini nampaknya ada cara makan、ya. makan kuih makan Masya Allah nampaknya kalau saya sering ikut an-nabak bisa gemuk saya maka kalta f a a b n a i t a yang kau makan busuk wama labista fa'ablaita yang kau pakai l a p u k わ mata serdak tafa ambaita yang kau sedekahkan itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini amal amal amal amal orang mati kalau dia minta bisa hidup lagi coba kita lihat ayatnya l a u l a akhrtani a ilah ajalin qarib andai kau beri aku umur ya Allah sebentar aja emangnya e NT mau apa kalau hidup lagi Fa'asodako, aku mau bersoda. Enggak ada ayat. Ya Allah, kau hidupkan aku sekali lagi. Ente mau apa? Mau kawin lagi? Enggak ada. Fa'asodako, aku mau bersedekah. Enggak ada ayat. Ya Allah, kau hidupkan aku sedikit saja sementar. Mau apa? Aku mau haji. Ya Allah, karena kemarin belum haji, tolong supaya batu nisannya ditulis haji besar besar. ファーサダコアコマウブラソダコ。マカバパパパヤンポニアカマンポンハッタ、ディリカン MDA、マダサディニネアウォーリアアアルコラン、SDET アルコラン、SMPET アうコうン、スコーラポニリカンアルコラン、アナバ、マシャオロ、イトレンアカンマノロンディハダパン、オラソバハナウォーターアンダ。 Yang belum mampu besar, yang kecil, malah y u d r kuku lu, layut rukukulu. Kalau nggak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Dekat rumah kebetulan ada MDA, i、eh, b t i d a k i y a datang. Pak kepala MDA, ya berapa anak yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Berapa whiteboard yang rusak? Berapa pintu yang apa? Bapak mau bayar? Enggak, nanya aja. Ya bantu, itu peluang kita. bisa dua-duanya Alhamdulillah enggak bisa salah satunya pilih saya punya harta Pak Ustadz pakai menolong agama Allah saya tidak suka kalau sudah cerita Islam bayangannya miskin susah melarah dulu sebelum ngaji bawaannya g u s i t semangat setelah ngaji bawaannya mau mati gimana bisnis bapak yang kemarin udah saya tinggal Pak u s t a d saya bawaannya mau mati aja nih lalu yang ngambil bisnis siapa サイヤーのトランスのトランス a トランスのトランスの o ランスのトランスの a ランスのトランスのトラ g a k perlu ditolong p の k Ustad ラ t スのトランスのトランスのトランスのトランスのトランスのト s e スのトランスの o ランスのトラ r スの i ラ、ah. i n i トランスの n ランスのトランスのトランスのトランスの n i ンスのトランスのトラ o スのトランスの a ランスのトラ g a k perlu ditolong saya sedang menolong diri saya dengan menceramahkan Alquran dan saya tidak perlu menceramahi bapak ibu yang sudah ngaji lama 私はアンヤスダンブチリタタタタタ a r タタタタタタタタタタ l タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ i タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ Belajar g i m a n a orang An-Nabak Bisa buat manajemen pengajian Tartil Quran Bisa seperti ini Bagaimana seorang ibu bisa mengajak suami Bagaimana seorang guru mengayomi murid-murid Walau -murid? kun t a f a z a n ghalizal k a l b i Seandainya engkau bersikap keras Ketus Omonganmu kasar Lam f a t d u min a u l i k Orang tidak akan bertahan lama dengan kamu Bisa belajar sampai tujuh tahun Kelembutan seorang guru Memandang murid sebagai orang yang perlu dikasihani dan disayangi Bukan pandangan kemarahan Murid kalau dimarahi, neraka, neraka Tabur, Tabur dia Makanya kami seminar internasional di Maroko Dihadirkan salah satu Kiai dari Jawa Gak boleh sebut nama Kiai-nya Pak Kiai, apa beda Kiai dulu sama sekarang? Kata Pak Kiai Zaman dulu kami dulu、um、kami bang un, dia sudah bang dul Dan kami bangun sebelum 何が a n 何 a 何が何が何が何 d u が何が何が a が何が何が何 i 何が何 d 何が d が何が何が何が何が何が何が n が何が何が o l 何が何が何が何が何が何が何が何が何が何 a 何が何が何 a 何が何 s 何が何が何が何が k が何が何が何が何 a 何が何が何 a 何が何が a が何が何 a d が何が何が何が何が何が a が何が何 a 何 a 何が何が何が a が何が何が何が n が何が何が ngontrol siapa yang belum bayar uang sekolah selainnya <laughs> sibuk ngurus partai meninggalkan umat, itu kisah nyata true story, yang ngomong Kiai, Alhamdulillah kita masih punya Kiai hidup zaman sekarang, tapi pola pikir kasih sayang Kiai-Kiai zaman dulu suatu hari, seorang murid maling d i t e m p e l e n g sama senior, kelopak-kelopak ini Kiai kita usir aja dari pondok lalu apa kata Kiai? kalau dia kita usir lalu dia jadi maling besar apa guna kita punya pondok kita kan mau merubah umat dari baik menjadi baik yang sudah baik menjadi lebih baik yang tidak baik menjadi baik yang gak bisa baca Quran jadi bisa cuman saya sampai sekarang katanya ntar ustaz kalau sudah lewat 40 tahun itu amarahnya turun, saya sampai sekarang belum bisa ngajar ngaji karena saya murah emosi dia salah dikit saya marah, akhirnya dia takut sama saya stres dia,、ah, maka saya datang mau belajar, gimana caranya bisa lembut kepada murid ngajinya masuk, dan dia paham, dia pula akan mengajak adiknya, anaknya sehingga itu akan menjadi gurita yang menjadi bercabang-cabang menjadi amal jariah yang tak k a n pernah putus dengan kematian saya berharap saya termasuk bagian dari a n n a b a i n i insyaAllah amin, ya r a b b a l Alamin yang kelima yang terakhir dengar sudah baca sudah amalkan pahami sudah amalkan sudah yang kelima hilang bahan saya nengok <tik> yang kelima yang terakhir adalah tidak lain tidak bukan mengajarkan karena orang yang mengamalkan baru dia mengajarkan アタ r ーナンサ a ルビルリカオアジャオラングワット k イワタンサウナアンフュサクウウアントムタツノナルキタブ。ウンコウ a ニ、ah、a ンアジャオランタピタ a ン a マルゲン、コウビ a ゥルマスウンダラカジ e ーナ、ノ a イ a クリマ、ア a ラ、マンア a ャーカニャー、サトラアマル、ノカディアジャー gak perlu banyak-banyak サイアニドセンイルモアルコーンパウスタ。モレニャブラパー、サトゥストゥナ。コウサトゥストゥナ、イスツイサイサーツ、アナサイエストゥナ。エマガナナナギ、ケナガナナギ、ケナガナナギ。アサイアン、シャーマンディセラサトゥカントーデ a ナス。ナヌ、バ a イニナニ t ウサアン、ヤ。i パーアティタクセル、イムノカセル、halaman 125 bapak kok detail betul Karena saya ini dosen tafsir Pak Ustaz Dosen di mana? Di rumah Habis sholat subuh, buka tafsir Bahasa Indonesia, dia bisa ngaji Bacaannya bagus, istrinya Dia ajak, kadang-kadang Murid saya satu setengah, kadang-kadang dua Pak Ustaz, anaknya duduk Istrinya mau masak sarapan Pak, saya masak dulu ya Sambil dengar, iyalah Dia tetap cerita. Imam Ibn Qasir berkata bahawa Allah berfirman menurut maknanya. Gimana boh? Dengar, dengar, lanjut aja terus. Artinya ngaji, ngaji, ngaji. Isteri mendengar itulah ketenangan menjadikan rumah sakti. Nah, ada pun orang yang tak pernah tersentuh Al Quran. La takjul buyutakum kubura Jadang, jadikan rumah kalian kuburan. パイトウマ n ャンキュブラン、オランヤンタプナアダスウォラアルクア a デューマ、バチャク a ン a ーンピン a ー・ウマハバーグ s ーサーラ、タピノングピンダ g a k salah tapi nunggu、ah、orang mati mat baru buka Quran masalah maka beruntung orang tua yang anaknya Al-Hafiz アハフィスポリンティダーサトハリングウランバチャンドッジュスマバレルサワバマカラトウウォヤオラサンペカンパハラバチャンクウガプルウォーカロアナカンドウォーキリンパティハウントウザヤウントウォーマーウォーマーアブドウマアルファティハタフィーラントウォーマーマーカウトメティカロウォ otomatis begitu dia ngulang dua juz langsung sampai mudah anak-anak cucu kita hafal Qur'an insya Allah, amin minta kepada kiai guru kita bagaimana doa-doanya, tips-tipsnya supaya generasi itu bisa hafal Qur'an karena bukan saja hidup dia yang selamat, tapi juga kita mendapatkan yang tak putus dengan kematian, anaknya ninggal cucunya hafal Qur'an, cucunya ninggal anak dari cucunya hafal Qur'an pertama pandai main gitar anak kedua pandai n ー a n y i anak ketiga pandai baca Quran yang dibanggakannya y a n メ dua ーアナ adapun yang pandai ngaji itu ク t u ヤンディバ a ガガネアンドワンアダプニャンパンデニアジトゥアンティアンガンバチ g クロセマティヤンガプニ tu orang mati Quran bukan untuk o r の n に、mati Quran untuk o r a の g hidup、mm hmm. tapi、時に、パーランが2つの時に、パーランがの時に、パーランが2つの時に、パーランが2つ n 時に、パーランが2つの時に、パーランが2つの r に、n ーの時に、パーラが2つの時に、パーランが2つの時に、a ーラン a 2つの a に、パーランが2つの時に、パー a ンが2つの時に、パーラン m 2つ i 時に、パーラン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 イマ u イブのカイブのアルジャウザー、a レイマンイブ l タイミア、カ a サ i s sampai habis dalil ketiga imam h マ・ l イ n g b a h a ュ n y a k カ t i k a ア a b i l e w a フィス・ makam nabi a m b i イマ e イ e p a h k o r カ・ a lalu n ィ b i tusukkan ke m a k マ、m ketika nabi t u s ィ k k a n ke makam Bukan salah Ustadz, bukan salah jamaah pakai.、Okay. Memang Ustadz sudah ceramah satu jam setengah. Memang ceramah satu jam setengah itu 90 menit. Ustadz ngitung ya saya itu. Sekarang sudah jam setengah sebelas. Tadi saya mulai jam 9 kurang 10. Sekarang jam 10 lewat 20.、Memang、saya sudah ceramah 90 menit. d i pekan baru saya baru ceramah setengah jam jamaah sudah、Udah、keluar kudain, kudanil. アピリシニジャマアンナバ a h ンマネガ n カ e n チャン、チ、nah ah、a マウ、ah, a ター a ムトサマン、ナカセイランジュケ、a ティカナビムのソケン a ル n コーマ a Lalu Sahabat Bertania、ケナパンカトソケンプルパコーマンやらしゅうら、ケタラソウル、インナグマ、ライオ z a b dan selama pelepah korma ini basah maka turunlah rahmat ke dalam mereka. Kata Imam Nawawi Kalau tasbih pelepah korma Sampai kepada orang mati Apalagi bacaan Quran Orang beriman Makanya、nah, kalau ada yang m e ngatakan Bacaan Quran gak sampai Saya sudah sebutkan dalilnya Dia tetap juga bertahan Menurut saya ustaz Bacaan Quran gak sampai Saya tanya namanya siapa Terus nanti kalau mati Saya insya Allah kirim Kalau gak sampai cepat-cepat kasih kabar Jangan dipermasalahkan Yang penting belajar p a h a m i Al-Quran Dalami itulah lima poin Yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini Singkat saja Mudah diingat Mendengar, membaca Memahami Mengamalkan Mengajarkan ト n マカシス・ガラプラティアン、モンマン・アサス・ガラキ・シーラパン、スパーナ・カラー・ホモ・ビハンディカ、アシャド・アレイ・ラ・イル・アンタ・ストーフ・ユーカー・トゥブレイ、キタ・アン・ラうジューキャン・エソ・カジー・ネケ、トリマカシス・ワサラモアレコ・マー・アマト・ラ・ワバロカト。